Assalamualaikum Sidaralun Berita Sore Edisi Hari Ini Senin 6 Maret 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Ti Andalusia. Terlibat sindikat narkoba Malaysia, satu warga Tamiang tewas ditembak Mabus Poleri. Satu mobil relawan Abu Syik dibakar OTKA. Forum Silaturahmi Alumni Foba kutuk pengundang Aho. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM. Berita sore ini juga bisa didengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Syederalun Mabes Polri meringkus 4 warga Aceh Tamiang terkait penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Sumatera Utara. Satu pelaku tewas ditembak, keempat tersangka Amsari alias Sari, Edisha Putra alias Alfarisi alias Dato, Zainuddin, dan Abdurrahman alias Naga. Seluruhnya warga Bendahara Aceh Tamiang ditangkap terpisah dalam operasi yang mulai dilakukan sepanjang Jumat hingga Sabtu. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Dari kawanan ini, disita sabu-sabu 48 kg dan 7 bungkus pil ekstasi berjumlah 70.000 butir. Dalam operasi ini, polisi menembak mati Abdurrahman alias naga ketika dibawa menunjukkan gudang penyimpanan narkoba di Jalan Banda Medan kilometer 12,5 pada minggu malam. Pelaku disebut mencoba melerkan diri sehingga langsung ditembak petugas. Direktur 4 tipit narkoba baris krim Polri, Pritjen Eko Danyanto mengatakan, Sainuddin merupakan DPO yang melergar diri ketika ditangkap pada 16 Januari. Tersangka yang diringkus di depan Binjai Supermall kabur dengan cara menabrak petugas ketika baru menyerahkan sabu-sabu 5 kg kepada Sayuti Nur dan Bashir de Fiansyah. Cederalun, selain peristiwa penembakan Posko Abushi di Gampung Supeng, Ulecot, Kecamatan Pekan Pekanbaru, Pidi, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat pada hari Senin, selang 3 jam kemudian juga terjadi pembakaran mobil oleh orang tak dikenal sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Sigli Nurni Hayati melaporkan. Mobil terbakar itu adalah satu unit minibus zebra carry warna hijau nomor polisi BL775PV milik Yunus Ismail dibakar saat parkir di garasi rumahnya di Gampung Mei, Usi, Tanjung. Kondisi mobil itu terbakar di bagian belakang sebelah kiri sehingga interior di dalam mobil itu juga ikut terbakar. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Ihwal kejadian itu, menurut Sumber, berawal sang pemilik mobil Yunus bersama temannya Zakaria pulang dari melihat pos Goa Busyik di Sepeng yang ditembak. Selanjutnya Yunus memarkirkan mobil di garasi di rumahnya dan beranjak tidur. Lalu sekitar pukul 4.00 WIB, ia terbangun mendengar suara kendaraan sepeda motor di depan rumahnya. Lalu ia keluar dan melihat api sudah menyala dari belakang mobilnya. Kapol Respidi M. Ali Khaddafi membenarkan peristiwa pemakaran satu unit mobil zebra Kerry itu, ...dan kini beren bukti diamankan di Maposlaik Mutiara Timur. Siodara Lun, Forum silaturahmi Alumni Asrama Foba di Aceh... ...mengutuk para pengundang Basuki T. Purnama atau AHOK... ...pada acara maulid nabi di asrama mahasiswa Foba kemarin. Demikian antara lain isi pernyataan sikap forum tersebut yang disampaikan. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Ahok diundang panitia maulid nabi di asrama mahasiswa Aceh Foba, Jakarta, Minggu. Kehadiran Ahok menjadi topik perbincangan luas di kalangan pengguna internet. Pernyataan kecaman tersebut ditandatangani oleh 24 orang yang pernah tinggal di asrama Foba, Jakarta, antara lain Irfan Sofni, Fajran Zain, Huseini Jamil, Soekarnen Abdullah, dan lain-lain. Bagian lain dari pernyataan itu menyebutkan undangan terhadap Ahok bukan sekedar undangan terhadap pemerintah DKI. Undangan tersebut patut diduga telah didesain oleh petualang politik busuk untuk memecah belah ukhwah Islamiyah antara mahasiswa dan masyarakat Aceh di Jakarta. Forum alumni FOBA tersebut memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta yang langsung meninggalkan lokasi acara pada saat Gubernur DKI Ahok datang di lokasi acara. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Cederalun, puluhan desa yang tersebar di Kabupaten Nagan Raya hingga kini dilaporkan belum menghabiskan sisa alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan pelatihan penguatan aparatur desa yang dialokasikan pada tahun 2016 lalu. Dari Calang, Dedi Iskandar melaporkan. Data yang diperoleh dari BBM Nagandraya menyebutkan total dana penguatan kelembagaan desa yang dimiliki masing-masing desa yang menjadi sisa anggaran tahun lalu tersebut keseluruhannya mencapai Rp1 miliar rupiah dengan alokasi dana pelatihan sebesar 25 juta per desa. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nagandraya, Effendi mengatakan banyaknya desa di kabupaten ini yang belum habiskan anggaran tersebut dikarenakan terkendala dengan tenaga ahli untuk pelatihan penguatan lembaga di desa. Ia juga menambahkan belum bisa dilaksanakan pelatihan penguatan lembaga oleh masing-masing desa di Nagantraya ini dikarenakan jumlah tenaga instruktur yang dimiliki lembaga terkait sangat terbatas. Syederalun, mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tidak khawatir persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik akan menyeret namanya. Menurutnya, proses peradilan justru akan membuat perkara itu menjadi terang. CNN Indonesia melansir, Secara khusus, Ganjar mengomentari pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nassaruddin yang menyebut dana korupsi IKTP mengalir ke pimpinan Komisi 2 DPR seperti dirinya dan Arif Wipowo. Ganjar menuturkan penentuan anggaran proyek IKTP melibatkan semua pimpinan dan anggota Komisi 2. Ia mengatakan kesepakatan yang diambil merupakan tanggung jawab seluruh unsur komisi. Shadar Alun, pilot pesawat militer Suriah yang jatuh di dekat perbatasan antara Suriah dan Turki ditemukan hidup dan dibawa ke rumah sakit. Pilot Suriah terlontar sebelum kecelakaan di bagian selatan Turki. BBC Indonesia melansir, berbagai laporan menyebutkan ia menderita patah tulang belakang namun tidak kritis. Belum diketahui jelas apa yang menyebabkan kecelakaan pesawat tersebut. Kelompok Islamis yang memerangi Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan, Pesawat itu ditembak jatuh namun pemerintah Suriah belum mengonfirmasinya. Sebelumnya sumber militer Suriah mengatakan pihak Angkatan Udara kehilangan kontak dengan pesawat jet tempur yang menjalankan misi dekat perbatasan seperti diberitakan televisi pemerintah negara itu. Usai dilakukan pencarian selama 9 jam, pilot akhirnya ditemukan dalam keadaan kelelahan. Saudara Barcelona ingin segera menyelesaikan masalah kontrak Lionel Messi dan siap menjadikan sang penyerang pemain dengan gaji tertinggi di dunia. Sebagaimana dikabarkan Marsha, Barcelona bahkan menyiapkan hingga maksimal 35 juta per tahun untuk penyerang bintangnya itu. CNN Indonesia melansir, Messi yang kontraknya akan habis pada Juni 2018 hingga saat ini belum menyepakati perjanjian dengan kesebelasan yang membesarkannya itu. Sebelumnya, permasalahan kontrak itu ditargetkan rampung pada akhir Januari lalu. Penyerang tim nasional Argentina itu bukan hanya akan mempertimbangkan masalah nilai kontrak dalam mengambil keputusan. Ia tak ingin mengganggu kehidupan keluarga kecilnya yang sangat nyaman di Barcelona. Derinyusrum Serambi Tanjung Permayang Sekian Berita Sore, edisi Senin 6 Maret 2017.